Cacap di kehidupan Selalu menjadi alasan ketakutan Siapapun gentar karenanya Seakan masa depan sirna sudah Alas ingatlah Cacap hidup bukan malapetaka Perbudakan jiwa itulah yang masalah Hidup kita, fisik kita boleh punya masalah tapi jangan sampai hati kita terjajah Merdekalah dalam rasa Maka masa depan jadi indah Jangan pernah gentar menjalani kehidupan Ukirlah satu demi satu Dengan keberhasilan Berbekal kemauan Untuk terus maju tiada henti di posisi yang tak menyenangkan Jangan lupa Cacat hidup Bukan malapetaka yang mengerikan Tapi ketiadaan gairah Kemauan untuk berjuang Itulah malapetaka Rasa jenuh Rasa takut Bercampur aduk Tak memukul karya Di keseharian Hanya berkeluh kesah Di jalan kehidupan Itulah cacat yang menakutkan Karena tak akan pernah melukis keberhasilan Tapi banyak orang Yang cacat fisiknya Telah bercerita Kepada dunia Bahwa hidup Hanyalah soal kemauan Dan perjuangan Keberanian Untuk mencoba Keberanian Menikmati kegagalan Baru dan mengalahkannya maka hidup ini akan menjadi sangat indah jangan sampai ada cacat di sana kenalilah diri kita bersama saya Bigman Sirai